Kembali Tim Cima punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Eddy Timbalen Sarijo, Kecamatan Balen, Wijenkorol. Saya alami Desember tahun kemarin Waktu saya digerisik ikut Pak Lik Sedang melamar kerja bersama adik saya Namanya Adi Menjadi sekuriti setelah melamar Terus mengikuti tes selama 3 hari Akhirnya lolos diterima Menjadi sekuriti dan harus mengikuti pelatihan Setelah pengumuman diterima Saya dan adik saya pulang ke rumah Pak Lik mengabarkan kalau saya diterima di sekuriti dan harus ikut pelatihan selama dua minggu besoknya saya dan adik saya berangkat diantar Pak Li karena tidak boleh membawa kendaraan sendiri setelah tiba di pelatihan saya berkumpul dengan teman-teman yang lain untuk mengikuti upacara pelatihan sekuriti setelah selesai upacara saya diajak di mes atau tempat istirahat siswa security. Setiba di mes, perasaan saya tidak enak karena lokasi itu kelihatannya angker. Tetapi perasaan saya yang tidak enak itu saya singkirkan dari pikiran demi mengikuti pelatihan security. Waktu berlalu hingga sore datang. Setiap yang bernyawa pasti merasai mati dan bahawa kamu akan disempurnakan pahalamu di hari kiamat Lalu siapa saja yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, itulah dia orang yang beruntung. Siswa-siswa disuruh siap-siap untuk surat maghrib berjamaah di gedung pelatihan. Setelah sholat maghrib saya dan adik saya, juga teman yang lain bercanda gurau. Lalu masuk waktu isyak. Setelah sholat isyak bersama teman-teman yang lain keluar cari kopi, tinggal aku dan adikku yang ada di mes. Saya merasa ada barang jatuh pas di atas meja. Saya kaget, waktu saya lihat kok tidak ada apa-apa. Selang berlalu teman-teman yang lain balik membawa kopi dan gorengan. Waktu berlarut malam. Suasana yang bikin merinding tetapi tidak saya hiraukan. Saya lihat jam tangan saya sudah jam 11 malam. Teman-teman yang lain sudah pada tidur. Tapi saya tidak bisa tidur. Pikiran saya terasa tidak enak. Lalu saya mendengar seperti anak-anak sedang berlarian dan bermain di belakang mes. penasaran lalu saya lihat tidak ada apa-apa saya balik ke tempat tidur tetap saja saya tidak bisa tidur lalu saya membangunkan adik saya yang sedang tidur untuk menemani saya rokok rokan di depan mes baru saja saya dan adikku keluar dari mes saya melihat bayangan putih terbang dan tertawa kencang Saya mendengar seperti orang berbicara Di dalam kamar sebelah mes Saya kira pelatih Terus saya dan adik bergegas melihat Sewaktu saya lihat Ternyata tidak ada siapa-siapa Lalu ada sosok orang besar ketawa Dan bicara tidak usah bikin onar Di tempat saya Sewaktu saya mau lari Ada tangan yang menarik kaki saya Saya akhirnya jatuh Sosok orang itu tertawa kencang Terus saya baca doa sebisaku dan sosok itu hilang. Lalu saya lari di tempat tidurku. Pas sampai kamar tidur di mes, saya tidak melihat teman-teman satu pun. Padahal tadi seingatku teman-teman sudah tidur semua. Dan saya mendengar wanita tertawa yang membuatku merinding ketakutan. Akhirnya saya keluar dari kamar mes dan pergi lari ke depan pos penjagaan Sabam gerbang utama. Dan saya serta adikku pun tidur di pos satpam. Demikian cerita singkat dari saya Edi Dimbalen Sarirjo bersama Tim Cima. Au.